パパキーとやられたら、パキマラヤンパパニャニダロピダリサプリとエサリパパキプリタンディマティマアタカキリニットル。マティアラパニャトランピキットエトヤンパキタランジュー、マルピカパキタニア、オジャーナマタラン、パピアンプローマタヤンタタタンソーパルズ、バタナトラン。 kalau hal ini diterapkan ya banyaklah investasi n g pun juga pada, pada kapok mungkin d a n a m modal ke Indonesia tergait saja Bu, makasih Iya. bagaimana komentar Anda Pak Harko? ya s udah jelas ini kan kalau saya s i h k e b i j a k s a n ini k e b j a k s a n a n yang tidak ada bukotnya dan tidak cekas gitu loh ya udah pasti menghambat tapi kan、hmm. uh, untuk m e n y i a s a t i n ini kan gampang-gampang aja kan kita bisa lihat perusahaan-perusahaan Uh, yang lain ya dengan, dengan yang beda-beda nama m a c a m m a c a m jadi sebenarnya kebijaksanaan t e r m a s u s e a e d a tidak cerdas seharusnya pemerintah itu melakukan kontrol seperti katakan l a h fungsi bulog yang sekarang ini kan udah gak ketahuan nah bulog itu d i f u n g s i k a n ya ini salah satu contohnya、hmm. bukannya bikin peraturan-peraturan yang gak cerdas gitu ya ya intinya ya, pemerintah ya selama ini tidak memberikan suatu peraturan kebijaksanaan t e r o b o s a n yang justru mendorong pertumbuhan ekonomi tapi justru penghambat karena memang otak para politik kita ini udah katakan otak korupsi aja jadi nggak ada yang nggak ada untuk terobosan kebijaksanaan yang demi kepentingan rakyat nggak ada demi kantong adanya makasih alu ya ya selamat pagi mbak lalu saya menyoroti、e, bukan dari segi bisnis n ya, ya saya、e, lebih apa lebih suka dari lingkungannya、e, a p bumi kita itu Artinya ini、eh, dampak kerusakan lingkungannya lebih parah lagi Lalu masalah kesejahteraan saya pikir、eh, n g g a k adalah itu、eh, bohonglah Ber Berganggu lah Atau pengusahaannya sendiri juga Beralasan dari ampe set blablabla bla, Dirugi Bohong Pak Justru saya yang、eh, khawatirkan rusak Indonesia ini Apa,、eh, Bumi Indonesia Terima kasih Pak w l u y o p a Rudi p a k r u di Jakarta, silahkan yang mau usulkan.、Uh, tidak usah ditambah lagi lahan untuk kelapa sawit karena kerugiannya sangat-sangat besar. Pertama, itu akan membuat、um, musim kemarau, namanya kekeringan. Kekeringan di mana-mana. Terus, yang kedua, itu akan membuat udara、uh, Indonesia ini panas. Dan u a p u a p air itu akan naik Terus akhirnya tidak datang hujan Yang ketiga Ragam、uh, hutan Hati hutan itu akan menjadi m i s k i n Dan hewan-hewan l i a r Atau hewan-hewan yang menjadi kebanggaan Indonesia Akan kena Jadi、uh, Kelapa sawit-kelapa sawit Lahan-lahan -kelapa sawit, yang ada itu aja Ditingkatkan kemampuannya Karena Akibatnya yang sangat besar itu akan Kalau misalnya nanti Akhirnya Banyak lahan sahur Bumi ini t a n a h ini akan menjadi t a n a h y s Gunung berapi akan tambah banyak yang Tambah banyak yang meledak、gitu. Jadi efeknya terlalu besar Saya rasa cukup、uh, Lahan s a h u n gak g usah ditambah lagi Yang ada aja di, di, di,、uh, Ditingkatkan ini Kemampuannya saya rasa demikian Terima kasih Pak Yunus h a l o Pak Yunus, ya silahkan Pak Yunus Ya, komentar saya Saya dukung program pemerintah itu、ya. Karena itu bagus Ada pemerataan Karena kalau sekarang kebun sawit itu Dikuasai d e n kolong-kolong l o m e r a t aja Itu rakyat itu yang sulit gitu Jadi kalau saya setuju dengan program pemerintah itu Nanti caranya kita cari solusinya ya. gitu Ya Oke, terima kasih Pak Arianto Pak Arianto Halo Ya silahkan Pak Ya, baik saya m e d u k u n g itu kebijakan、uh, pemerintah karena itu dalam e r a n g k a pemerataan. Biasa pengusaha-pengusaha yang besar itu maunya dikuasai sendiri bukan pemerataan. Saya dukung itu kebijakan、uh, pemerintah bagus. l a l u y a n g pemerataan t e r a d a masyarakat t e r a d a p a r a r a k a t Indonesia. Ya,、yeah. terima kasih. Selamat siang b a l a i Ya, selamat siang. Komentarnya? Eh,、uh, a s s a l a m u a l a i k u Uh, akhir rencana yang bisa ngomong k a l a u pengusaha yang sudah jujur ya telah dan jalan dan telah t r p e n a m itu sudah jalan terus b a n rencana-rencana、uh, yang tanya nanti n g g a akan jalan juga gitu ya terima kasih Pak Alai 633 9160 p Pak Henry selamat siang siang 私は私はそれを考えてい、ね、るので、私それを考えていので、私はそれを考えていので、私それを考えているので、私はそれを考えていので、私はそれを考えているので、私はそれを考えていので、私はそれを考えていので、私はそれを考えていので、私はそれを考えていので、私それを考えていので、私それを考えていので、私それを考えていので、私それを考えていので、私それを考えていのそのそのそのそのそのそのそのそのそのそのその Dan yang rusak pun itu gayatnya juga Mbak. Itu aja Mbak, m a a s i h Baik, terima kasih Pak Henry.